Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup jendela-jendela ditutup Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahawa di waktu-waktu itu Syayatin dari kalangan jin itu sedang berkebaran Kalau lah kalian melihat apa yang aku lihat Kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari Lain dunia menguak misteri meluruskan persepsi Lain Dunia di Rodja TV. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak Misteri, Meluruskan Persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, salam jumpa bersama lain dunia Menguak misteri, meluruskan persepsi Tuyul, sebuah nama yang sejatinya diberikan oleh masyarakat kita Yang diyakini, bisa diperintah oleh majikannya Untuk mencuri uang, bahkan perhiasan Tuyul adalah makhluk halus berwajah anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Siapakah sosok tuyul ini? Dan benarkah tuyul bisa diperjualbelikan sebagaimana maraknya iklan-iklan di situs-situs kesyirikan di sekitar kita? Asal mula kejadian tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga digambarkan seperti anak-anak yang gemar bermain. Seperti laporan dari beberapa masyarakat yang melihat tuyul bermain pada tengah malam hari. Dikabarkan pula ada beberapa masyarakat yang sering kehilangan uang karena ulah makhluk kecil ini. Tuyul, tuyul sejenis setan sih, yang suka mencari uang katanya. Ya sosok tuyul itu seperti ya, kecil pendek, dia suka mencuri uang itu. Uh, tuyul itu makhluk yang suka mencuri uang atau harta yang lain. Tuyul itu katanya. ...suatu makhluk yang katanya bisa dilihat oleh orang tertentu... ...tapi tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Kecil, kepalanya botak. Seperti yang mungkin yang saya dengar dari masyarakat... ...Tuyul itu uh, suatu makhluk halus atau dari gurungan jin... ...yang uh, kerjanya sering mencuri barang-barang uh, atau uh, uang uh, masyarakat. Kepalanya botak, cuma pakai celana dalam doang, deh. anak kecil. asal mulanya nggak tahu ya. Secara hakikat, eh, apakah eh, tuyul itu dari bangsa jin yang berbentuk emang yang seperti masyarakat dikatakan eh, berbentuk anak kecil, botak dan memakai kolor gitu? Mualuh alam sih. Eh, tapi eh, menurut saya emang percaya bahwa itu ada dari eh, dari golongan jin yang kerjaannya emang eh, mencuri gitu. Permintaan seseorang dari kalangan menengah ke bawah itu ingin cepat Eh, cepat kaya ada dia menjala, eh, mengambil jalan pintas akhirnya adalah sebuah tuyul untuk eh, jalan eh, untuk kaya cepat bisa beli ya dari dukun bisa juga dicari sih kadang juga datang sendiri katanya makhluk itu ada di salah satu tempat yang merupakan satu ya katakanlah pemujaan gitu ya Yang memang katanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu yang maksudnya mau minta tentang pesugihan Dari orang yang pengen kaya terus pergi ke dukun gitu ...percaya, ya. karena... ...ya diuluan sama ciptaan Allah juga. Gitu. Percaya nggak percaya ya... E, ...kalau secara hakikatnya mungkin... ...saya kurang paham tuyul itu... ...apakah emang... ...seperti yang di... ...sering disebutkan oleh masyarakat... E, ...dengan... ...hal-hal tersebut gitu. Tapi secara hakikat... E, ...saya kurang tahu kalau tuyul itu seperti itu. gitu Untuk orang-orang tertentu yang mungkin... ...ya memang... Apa istilahnya percaya tentang makhluk-makhluk itu apalagi yang katanya ada yang memelihara makhluk itu mungkin mereka itu percaya tentang adanya makhluk itu. Percaya? Mmm, saya sih percaya. Dia ya, percaya suka teman pernah bilang gini, uangnya di rumah kehilangan katanya sih sama tuyul gitulah. Teman saya pas kapan tuh, kemarin-kemarin sih Duitnya kan ditaruh di dompet Rapet tuh, duitnya tapi hilang Pada hilangan uh, Untuk saya pribadi, saya belum pernah kehilangan uang uh, Dikarenakan dicuri oleh tuyul Tapi uh, kebanyakan orang uh, yang yang kehilangan uang secara tiba-tiba e, disinyalir, dicuri oleh tuyul. Alhamdulillah selama ini kalau saya pribadi belum pernah melihat, Adapun isu-isu di masyarakat sering terjadi kehilangan uang atau barang-barang berharga, itu sering dengar katanya diambil oleh tuyul e, dengan penampakan seperti anak kecil, berkepala botak, ber, memakai kolor dan sebagainya gitu. bisa dengan dikasih mainan seperti kepiting ditaruh di baskom untuk e, e, mengalihkan perhatian dia untuk tidak mencuri uang dan dia akan e, menuju ke permainan itu. Biasanya sih kayak kata nenek-nenek itu orang tua lah pakai kepiting gitu terus dikasih air sama baskom. Rajin-rajin di paraben aja. Dikasih kepiting aja Air sama baskom ya. ya untuk mendapatkannya berupa ini Berupa seperti Ibaratnya benda gitu Semacam pusaka gitu tapi kebanyakan langsung beli ini, langsung aslinya aja, langsung tuyul gitu, wujudnya seperti manusia gitu. Ya tergantung tingkatannya kan, yang tingkatan satu itu ada yang dua juta, yang dua juta itu bisa dapat itu sehari itu minimal tiga juta lebih. Yang kedua, itu tingkatannya minimal tiga juta itu. Itu sehari minimal bisa dapat itu empat juta lebih ke atas gitu. Yang ketiga itu, tingkatan yang ketiga itu 5 juta itu sehari itu minimal dapat ibaratnya 7 juta, 8 juta gitu. Ada sih semacam kayak sesaji, biasanya kan yang di situ pakai sesaji, tumbal apa gitu. biasanya larinya ke pasar gitu. Larinya ke pasar. Ngikur rumah-rumah gitu. Iya, cari yang begituan duit gitu ya. cari-cari mm -mm, orang kaya gitu. Pemirsa, baru saja Anda simak bagaimana tanggapan masyarakat tentang makhluk yang satu ini. Tuyul. Sosok makhluk yang diyakini dapat mencuri uang dan perhiasan yang dipelihara oleh majikannya. Dari kalangan manusia Apakah memang benar demikian adanya? Bersama lain dunia Kita akan menguak misteri Meluruskan persepsi Agar misteri-misteri ini Terkuak hingga tak ada lagi penyelewengan Terhadap pemahaman akidah kita Pemirsa Kita simak bagaimana pemaparan narasumber kita Pada malam hari ini Yang akan menguak misteri Meluruskan persepsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Tuyul adalah e, Suatu makhluk yang Digambarkan oleh masyarakat Secara umum adalah makhluk yang kecil Dengan kepala yang botak Lontos kemudian e, Kerjanya adalah Mencuri uang dari masyarakat Bagaimana hakikat Tuyul ya, Secara dadir kalau kita perhatikan bahwasannya Tidak ada makhluk Dari manusia yang dinamakan dengan Tuyul ya, Kita tahu bahwasannya seluruh manusia adalah keturunan Nabi Adam AS dan uh, tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan ada makhluk dari keturunan Nabi Adam yang modelnya seperti tuyul yang misalnya bisa uh, masuk tanpa diketahui kemudian mencuri barang-barang dari masyarakat atau mencuri uang dari masyarakat oleh karenanya uh, kemungkinan tuyul itu adalah sejenis jin yang Menjelma menjadi sosok manusia dengan tubuh manusia yang kecil berkepala pelontos Yang kerjanya adalah mencuri uang dari masyarakat Dan kita tahu diantara kemampuan jin adalah bertasyakul Yaitu eh, menjelma Entah menjelma menjadi hewan atau menjelma menjadi dalam bentuk manusia kan. Tapi Allah Alhamdulillah dia bukanlah makhluk manusia sebagaimana yang kita kira Karena manusia memiliki sifat-sifat yang sama dengan nenek moyang mereka itu Nabi Adam alaihi terus terang saya sendiri belum pernah ketemu dengan tuyul dan belum pernah ada tuyul yang berkenalan dengan saya ya e, akan tapi kira-kira menurut apa yang kita dengar dari pemaparan masyarakat tentang tuyul maka dia adalah e, jin yang menjelma menjadi manusia Allah a'lam bishawab Tuyul sebagaimana telah kita jelaskan tadi berasal dari golongan jin yang menjelma menjadi manusia dan kita tahu jin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada jin untuk mengganggu manusia ya oleh karenanya jin terkadang bisa menyakiti manusia terkadang bisa memberikan penyakit kepada manusia terkadang bisa mengambil harta sebagian manusia dari sisi kemampuan jin mengambil harta manusia maka sangat mungkin dan ini pernah terjadi di zaman rasulullah saw. Tatkala rasulullah saw menugaskan abu hurairah radhiyallahu taalaanhu untuk menjaga harta sedekah maka datanglah jin yang menjelma dalam bentuk manusia kemudian berusaha mencuri harta sedekah tersebut. Sampai akhirnya ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Dan kita tahu di akhir hadis maka jin tersebut atau setan tersebut mengajarkan kepada Abu Hurairah doa yang bisa menjauhkan manusia dari jin Yaitu dengan baca ayat kursi Intinya bahwasanya kemampuan uh, tuyul atau jin untuk mencuri itu mungkin saja Apakah jin tak kala mencuri hati tersebut dalam bentuk tuyul atau dalam bentuk-bentuk uh, yang, yang lainnya Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu menyebutkan bahwasanya banyak sekali manusia yang terjerumus dalam kesyirikan karena berhubungan dengan para jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jami'an ya ma'syarul jinni qad istaktsartum minal ins. Yaitu tatkala Allah Subhanahu ta mengumpulkan mereka seluruhnya baik kalangan jin maupun kalangan manusia, lalu Allah berkata kepada para jin qad istaktsartum minal ins wahai para jin sungguh kalian telah banyak menyesatkan para manusia perhatikan di sini Allah mengatakan wahai para jin sungguh kalian telah banyak menyesatkan uh, para manusia kemudian apa perkataan manusia wa qala auliya'uhum minal ins rabbana stamt'a ba'dhuna bi ba'dh ya rab kami ya maka berkatalah wali-wali uh, jin dari kalangan manusia mereka berkata, "Rabbana taslam ta'abuna bi ba'd, ya rabb kami sungguh kami telah saling bersenang-senang antara satu dengan yang lainnya." Ini dalil bahwasanya E, saling bersenang-senang antara jin dan manusia itu sangat mungkin. Jin menguntungkan manusia, membuat manusia senang, dan manusia membuat para jin senang. Lantas bagaimana bentuk saling menyenangkan di antara mereka? Ini telah dibahas oleh para ahli tafsir. Contohnya seperti Al-Hafidh Ibn Qayyim Rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan perkataan sebagian ulama atau sebagian salaf tentang makna istimta ba alhumbi baal, yaitu bagaimana saling bersenang-senang antara manusia dengan jin. Intinya para ulama menyebutkan bahwasanya. Manusia e, bersenang-senang dari jin, yaitu di mana jin membantu mereka, jin membantu keperluan mereka. Jadi ini senang-senangnya manusia dari jin. Adapun kesenangan jin dari manusia adalah dengan taatnya manusia kepada para jin tersebut, ya taatnya manusia kepada para jin tersebut, jin tersebut memberi persyaratan harus begini harus begini supaya saya taat kepada engkau maka kau harus melakukan demikian demikian. Dan kita tahu bahwasanya e, syaitan sangat ingin manusia terjerumus dalam kesyirikan dan ini adalah inti. E, kerjaan syaitan Syaitan seluruhnya bersatu padu bagaimana manusia terjurumus dalam kesyirikan Karena kalau sampai manusia terjurumus dalam kesyirikan Maka hal ini sangat disenangi oleh syaitan Lebih daripada manusia terjurumus dalam e, Dalam misalnya perzinahan, Dalam e, pencurian, dalam pembunuhan Syaitan sangat bangga dan sangat merasa sukses Kalau bisa menjurumuskan manusia dalam kesyirikan Di antara cara syaitan menjurumuskan Atau jin menjurumuskan manusia dalam kesyirikan Yaitu syaitan menawarkan kerjasama Ya men, dalam bentuk kerjasama yang bentuknya seakan-akan para jin tersebut di bawah kendali manusia seakan-akan demikian dan seakan-akan benar mungkin ada setan yang besar menyuruh setan kecil untuk seakan-akan di bawah kendali manusia namun pada hakikatnya sungguhnya manusia tersebut harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh sang dukun atau jin yang lebih senior atau jin yang lebih yang lebih hebat sehingga tidak mungkin seorang bisa uh, menggunakan tuyul untuk mencuri uang misalnya, atau digunakan untuk hal-hal yang uh, maksiat atau kriminal, kecuali dia telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh para para dukun, dan biasanya persyaratan tersebut tidak jauh dari bentuk-bentuk kesyirikan oleh karenanya, kita, para penirsa yang dirahmati Allah SWT, kita katakan bahwasanya menggunakan tuyul untuk melakukan aktivitas-aktivitas kriminal atau kejahatan, maka ini salah satu bentuk uh, melakukan kesyirikan, karena pasti ada uh, pasti ada persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh jin atau sang dukun atau tuyul itu sendiri wallah bagaimana bentuk kerja sama mereka dan pasti ditaati oleh manusia. Jin tidak akan melakukan kegiatan dengan dengan dengan gratisan, tidak, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Justru dalam rangka untuk menjerumuskan manusia, maka dia menawarkan ee, layanan namun pada hakikatnya dia mempersyaratkan sesuatu agar manusia itu tunduk kepada E, jin tersebut dan inilah sebab kenapa Jin dan manusia akhirnya dikumpulkan pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Sebagaimana tadi telah sebutkan ayatnya kata Allah Subhanahu Wa Taala wahyu mayyashur hum jamian ya maasharal jinni kodes takser tu minal ins. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan mereka seluruhnya manusia dan Jin kemudian Allah berkata ya maasharal jinn wahai kalangan Jin golangan Jin kodes takser minal ins. Sungguh kalian telah banyak mencurmuskkan manusia. Waqalah auliya'u minal insi Robbanas ta'mta'abatuna nabi baat maka penolong-penolong mereka dari kalangan manusia, teman-teman mereka dari kalangan manusia berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami telah saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Wa balaghnal ajala alladhi ajjaltalana." Dan sekarang kami telah sampai pada waktu kami, maka Allah mengatakan, "Qalannaru maswaakum, khalidin fiha." Ya, dan sungguhnya neraka Jahannam adalah tempat kalian, tempat kalian wahai jin dan manusia yang telah bekerja sama, yang telah saling bersenang-senang, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya karena kalian telah terjerumus dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. memperjual belikan tuyul su su su sudah jelas hukumnya itu hukumnya haram bahkan ini merupakan salah satu bentuk dalam kesyirikan dan tidak boleh seorang pun ya berusaha membantu terjadi prosesnya jual beli tuyul ya, kalau ada yang menunjukkan tempatnya kamu ingin beli tuyul pergilah ke dukun sana kamu ingin Mencari tuyul yang fungsinya seperti ini, pergilah ke dukun yang sana. Barang, siapa yang menunjukkan maka dia telah tolong-menolong dalam kesyirikan, dan Allah Subhanahu Wataala telah berfirman: Walat Ta'awunu Alal Ithmi Waladzuan dan janganlah kalian saling, to saling tolong-menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Maka tidak boleh seorang menunjukkan di mana tempat jual-beli tuyul. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ini ada pasar jual-beli tuyul ya? Ini mungkin hebat yang mungkin di luar negeri pun tidak ada ya ini apa namanya pasar bursa tuyul <laughs> jual-beli tuyul. Tentunya ini mungkin terjadi. Mungkin apakah mungkin terjadi ada jual beli tuyul Mungkin tadi telah kita katakan tuyul Memberikan pelayanan atau jin memberikan pelayanan Dalam bentuk tuyul tentunya eh, Orang yang ingin menggunakan tuyul Dia harus memenuhi persyaratan diantaranya dia memberi Uang atau disebut oleh mereka Dengan istilah mahar diberikan kepada eh, Dukun eh, tersebut ya eh, ke Dan kemudian Memenuhi persyaratan, persyaratan yang lain Jadi agar tuyul tersebut bisa eh, di bawah Perintahnya dan ini hukumnya haram ya. Mungkin tuyul-tuyul eh, tersebut Bertingkat-tingkat ya bertingkat-tingkat semakin hebat tuyulnya, ya menurut tersangkannya mereka maka semakin besar harganya. Artinya semakin ciri, semakin mahal. Semakin ciri, semakin uh, kriminalnya tingkat tinggi maka uh, semakin mahal. Dan tentunya hukumnya adalah haram dan ingat memelihara tuyul dalam rangka untuk Mencuri atau memperjualbelikan tu, dalam rangka untuk mencuri harta orang lain, maka ini dosa di atas dosa pertama, dosa kesyirikan jelas. Yang kedua adalah dosa mengambil harta orang lain, dan ini termasuk dosa besar, ancamannya sangat berat di neraka, jahannam. Oleh karenanya, uh, para misionerah matilah subhanahu wa taala. Kalau anda pernah Menjual beli tuyul atau kalau anda pernah menggunakan tuyul bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kalau anda punya niatan untuk beli tuyul maka buang saja niatan tersebut, karena niatan tersebut telah niat untuk menjurumuskan anda ke dalam e, neraka jahanam. Dan kalau ada saudara anda yang ternyata punya niat membeli, memperjual belikan tuyul atau ingin membeli tuyul atau ingin menggunakan tuyul maka nasihatilah, karena sungguhnya ini adalah perangkap syaitan, ya dalam bentuk pelayanan tapi sungguhnya adalah melayani anda untuk terjurumus dalam neraka jahanam. Telah kita jelaskan bahwasanya tuyul dari golongan jin, dari golongan syaitan. Salah satu dari bentuk pasukan-pasukan uh, syaitan dalam rangka untuk mengganggu manusia, maka bagaimana cara kita terhindar dari gangguan tuyul? Dari sama saja pertanyaannya, bagaimana kita bisa terhindar dari gangguan jin? Tidak ada cara lain kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus uh, mengisi rumah kita dengan kegiatan-kegiatan Islami. Contohnya seperti kita baca Quran di rumah, kemudian seperti contohnya kita sering sholat sunnah di rumah, mungkin kita mengadakan pengajian di rumah, jauhkan rumah kita dari hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan. Ya, sebagaimana telah kita ketahui Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fa'inna sya'atan yan firu min al-beiti al-dadi tukrohu uh fi suratul Baqarah. Sungguhnya sya'atan lari dari rumah yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah. Secara umum surat Al-Baqarah maupun surat-surat yang lainnya, namun surat Al-Baqarah memiliki kekhususan dalam rangka untuk menangkal, menangkal jin. Maka jika kita mengisi rumah kita dengan bacaan Qur'an, maka tuyul tidak akan mampu. Jangankan mau masuk rumah kita mau ngecek-ngecek. Dia mau masuk rumah sudah kepental sebelum bisa masuk. Kenapa? Karena rumah kita telah terpagari dengan Al-Quranul Karim. Dan syaitan tidak akan mampu untuk menembus... Pagar yang telah dipasang oleh Allah Subhanahu SWT Oleh karenanya, tidak ada jalan lain Kecuali kita mengisi rumah kita Dengan bacaan Quran, kemudian sering kita Salat sunnah dalam rumah kita Kemudian kita juga Uh, mengisi kegiatan-kegiatan Islam seperti pengajian dan yang lain-lainnya dan jauhi rumah kita dari hal-hal yang tidak disu yang disukai oleh setan. Setan suka seperti apa adanya musik-musikan dalam rumah ini disukai oleh oleh setan. Jadi ya, ini adalah mengundang mengundang setan untuk datang ke rumah, musik-musikan tersebut demikian juga di antaranya yang terundang adalah tuyul, menarik tuyul untuk datang ke rumah kita kemudian uh, mencuri harta kita atau uang kita dan tidak ada salahnya misalnya kalau kita mau tidur kita baca doa-doa uh, ya, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Seperti contohnya adalah membaca ayat kursi sehingga tuyul tidak bisa masuk ke uh, ke, ke rumah kita apalagi masuk ke kamar kita wallahu alam bishawab. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya tuyul adalah makhluk jadi-jadian dari golongan jin ya sebagaimana persangkaan uh, masyarakat yang, yang menurut mereka fungsi tuyul adalah untuk mencuri uang dan ini adalah bentuk kriminal ya dan terkumpul dalam penggunaan tuyul bentuk kriminal dan sebelumnya juga e, terjerumusnya para pengguna tuyul dalam kesyirikan dan telah kita jelaskan tadi bahwasanya e, jin ingin menyerumuskan manusia dalam kesyirikan dalam bentuk pelayanan ya pelayanan dalam bentuk pelayanan kriminal tentunya manusia harus memberi pengorbanan agar jin tersebut mau tunduk di bawah perintah mereka menawarkan pelayanan tetapi manusia tunduk dengan aturan mereka dan inilah bentuk istimta ya saling Tolong menolong saling menyenangkan di antara jin dan manusia. Dan ini menjurumuskan ke dalam neraka jahanam Maka eh, hati-hatilah para pelisak dari segala bentuk tipuan syaitan. Dan pagarilah rumah anda dengan membaca Al-Quran. Dan mengisi eh, rumah anda dengan sholat-sholat sunnah. Agar segala bentuk jin tidak bisa memasuki rumah anda. Apalagi masuk ke kamar anda untuk mencuri uang anda. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Katakanlah rumah suam kamu di dalamnya, tidak Allah. Allah adalah Pencipta segala Berbagai cara yang ditempuh manusia demi hasrat jiwa memiliki harta dan ingin disebut orang kaya. Lalu Apakah kita harus menggadaikan rasa takwa? Sudahkah langkah-langkah kita diselaraskan dengan syariat agama? Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa dilindungi langkah-langkah kita dari jeratan dunia yang menggoda. Saya Abu Sahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahawa beliau pernah ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun memelas minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi." Benar, di malam kedua dia datang lagi. Ditangkap Abu Hurairah dan memelas, kemudian beliau lepas. Malam ketiga, dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan Lepaskanlah aku Nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu Dia mengatakan Jika kamu hendak tidur Bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu Dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi Di pagi harinya Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi SAW Kemudian beliau bersabda Kali ini dia benar Meskipun aslinya dia pendusta hadis riwayat Bukhari Lain dunia menguak misteri meluruskan persepsi Lain dunia di Rojja TV ilmu Al-Quran dan kajian Islam.